Mitra bisnis pengembang di Bandung mengeluhkan sulitnya mendapat Blanko akte jual-beli yang menghilang dari peredaran. Kejadian Blanko hilang seperti ini sudah berulang kali. Akibat kejadian ini, semua transaksi jual-beli rumah terganggu. Kantor pertanahan yang bertanggung jawab mencetak dan menyalurkan Blanko juga tidak dapat memberikan jalan keluar. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Direktur Podomoro Group Indra Wijaya. Pak Indra, apa komentar Anda? Ya kalau saya bilang sih kalau masalah-masalah administratif seperti ini kelihatannya kan kecil tapi impeknya kan besar gitu loh. Jadi kita melihatnya harus eh, secara jernih dulu gitu, loh. dan kita harus konsultasikan dalam arti secara umum ke apa ya ke instansi yang terkait dan kedua setelah itu kita sosialisasi kepada konsumen-konsumen bahwa ini bukan Masalah yang akan polemik terus-menerus, tapi ini hanya sesaat saja gitu. Bagaimana jika kejadiannya berulang kali? Ya kalau saya bilang sih bukan masalah, kalau sering terjadi ya mungkin tingkat komunikasi antara instansi pengembang mungkin lebih ditingkatkan aja gitu loh. Jadi kan bisa aja mungkin properti itu meningkat sehingga jumlah daripada belangko itu uh, tidak terprediksi gitu loh. Jadi... Kita harus sama-sama lah, sama-sama instansi, developer dan kekonsumen, jadi supaya semuanya bisa apa diterima call, apa informasi dengan jelas gitu loh. Bila belangko ini dapat didownload di internet, memudahkan tidak? Ya kalau menurut saya sih merubah sesuatu yang sudah berlaku panjang ya, itu perlu sosialisasi lagi. Bisa aja sih dilakukan, tapi saya rasa masih ada celah untuk. bisa mendiskusikan seperti ini gitu loh. Demikian Indra Wijaya, saya Dinda Natasha.